Mitra bisnis, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Dahlan Iskan naik pitam melihat ada 30 mobil ngantri hanya untuk masuk tol. Dari 4 pintu tol yang ada, hanya 2 yang buka, itupun satunya pintu otomatis. Dahlan turun dari mobilnya, membuka pintu yang tutup dan mempersilahkan mobil masuk tol gratis demi kelancaran lalu lintas. Dahlan juga sempat membuang kursi yang ada di loket yang tutup dan mengatakan, percuma ada kursinya tapi tidak ada orangnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Mas Pion Group, Ali Markus. Pak Markus, apa komentar Anda melihat tindakan Pak Dahlan tersebut? Itu ya, kadang kata kalau kita mau terobosan, itu harus dilakukan demikian. Supaya orang itu sok terapi. Dia tidak tahu, padahal dia itu posisi penting. ya. Dia itu menjaga pembayaran tol, itu kan penting. Dia kalau... Empat pintu hanya dibuka dua pintu kan. Dua pintu itu kan mubah sir. sisanya. Kan dibukanya empat pintu kan gunanya untuk empat pintu. Kan nggak bisa begitu. Kan bikin macet jalan tol kan. Tuh patahkan kan itu sangat betul. Namanya supaya dikemplang itu atasannya. Dia tidak kontrol bawaannya kerjanya bagaimana. Jadi supaya itu penjaga pintu tol. Untuk tarik pembayaran. Itu harus was-was. Harus bisa menempatkan diri Dengan yang bagus memberikan servis Kan orang sudah memakai tol Itu kan bisa marah Kalau hanya dibuka dua pintu Saya sangat setuju Apa yang dibuat oleh Pak Dalan Eskan. Setidaknya Itu yang tukang jaga Yang seharusnya Orang itu ada di tempat Yang dua pintu itu Harus minta maaf Dan atasannya juga harus minta maaf Paling sedikit tiga orang, minta maaf. Minta maaf berdiri di sana. Suruh mereka tuh berdiri dan ditulis minta maaf. atas kelalaian supaya dia kali demikian lagi kan yang penjaga pintu itu seperti imigrasi, seperti Cukai. Kan banyak sekali itu pejabat pejabat juga termasuk yang di kota Maya di Kabupaten supaya ndak ngawur begitu loh kalau bisa itu padahal lokan lebih tegas lagi mendetail follow upnya terus ada tidak hanya mobil itu boleh masuk itu kan hanya sesesaat perbuatan sesesaat tapi supaya yang lain juga ...supaya pelajar mendapat pelajaran, ...dan juga yang pada pejabat tersebut juga mendapat pelajaran... ...supaya insaf yaitu harus berdiri di wtedy wtedy wtedy wtedy ...dengan plang, minta maaf atas keterjadian keterjadian supaya tidak tidak terulang lagi. Demikian Presiden Presiden Maspion Group wtedy Markus saya wtedy Saya